قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاه والسلام Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi salih layih di din, Allahum manfa'ana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Sekarang kita bahas pembahasan yang baru, kitab az-zawadz wa muqaddimatuhu wa tawabi'uhu Kitab tentang masalah pernikahan, pengantarnya sampai pada masalah-masalah turunannya Nah, ini pertama kali akan dibahas terlebih dahulu tentang dorongan untuk menikah. Berarti yang belum menikah disuruh menikah. Nah, ini dijelaskan terlebih dahulu. Baru nanti kalau sudah menikah baru dibahas masalah-masalah rumah tangga. Mau masuk masalah rumah tangga langsung apa nikah dulu? Oh iya nikah dulu ini nanti baru bahas uh, suami istri uang belum akad masa sudah langsung bahas suami istri kan nanti kumpul kebo jadinya. Taib sekarang beri judul. At-Tarjih fi Jawaz wal Hadzalai. Islam memotivasi atau mendorong untuk menikah. Islam memotivasi atau mendorong untuk menikah. Dari sini sebutkan dalil-dalilnya, nanti ibu-ibu cuma mencatat faedah-faedahnya saja. Nah, Sekarang coba dibacakan. Tadi mic-nya di mana? Yang paling cerewet siapa? Coba baca. Eh hey, Mbak Nuri, moco. Maksudnya yang paling lancar bicara, ya, cerewet kan? Kalau lancar bicara, ya. iya kan? Iya, lancar bicara berarti cerewet. Coba. Anjuran dan dorongan untuk menikah. Anjuran dan dorongan untuk menikah. Sekarang. Kita lihat ayat-ayatnya. Ayatnya ada tiga di sini. Ayo. Allah telah menurunkan dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelumnya dan kami memberikan kepada mereka istri-istri maupun keturunan. Nah, kami telah mengutus para rasul sebelum kalian dan para rasul itu punya istri. Dan para rasul itu punya keturunan. Berarti Uh, menikah itu adalah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Rasul bukan hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun seluruh Rasul itu mengajarkan untuk menikah. Nanti akan kita simpulkan. Kemudian ayat yang kedua. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang kalian, yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Wa ankahu al-ayyama minkum was-solihina ibadikum wa imaikum dan nikahkanlah. Diulang baca artinya. Surah An-Nur. Nikahkanlah orang-orang yang Orang-orang yang sendirian Ayam orang-orang yang sendirian Ini surat An-Nur ayat 32 Sebentar saya lihat tafsirnya Surat An-Nur ayat 32 Maka nikahkanlah orang-orang yang sendirian Yaitu laki-laki bujang di antara kalian Yang belum menikah Ya, wasolihin amin ibadikumu iman ikum dan juga orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik dari hamba-hamba kalian laki-laki maupun perempuan. Maka yang belum menikah dalam ayat ini diperintahkan untuk menikah. Terus yang ketiga. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia meminta untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian tergerak dan merasa terang kepadanya. Dan, hmm, terus? Dan dijadikannya diantara kalian rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan diantara tanda kekuasaan Allah subhanahu wa taala bagi kalian Qomin ayatih anoholakolakumin angkusikum azwaja maka Allah menjadikan pada kalian itu punya pasangan. Litas kuno ilayah pasangan ini tujuannya apa? Yang pertama litas kuno ilayah supaya ada ketenangan, ya supaya ada ketenangan. Wa bainakum bi naqumawatda tau warahma. Lalu dijadikan kalian itu mawatda, ya mawatda, yaitu penuh kasih sayang dalamnya warahma, penuh rahmat di dalamnya. Inna fiza likalah ayat likaumi, ayatafakarun dan ini. Ini semua adalah tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ayat pertama tadi surat Ar-Ra'd ayat 38. Lihat di catatan kakinya ada. Yang ayat yang kedua itu surat An-Nur ayat 32. Ayat yang ketiga surat Ar-Rum ayat 21. Sekarang kita tulis kita tulis faedah maaf. Bukan faedah. Tadi apa judul awalnya? Motivasi menikah dari ayat Al-Qur'an judul bawahnya motivasi menikah dari ayat al-quran titik dua titik dua tulis nomor satu menikah adalah ajaran koro rasul menikah adalah ajaran korok rasul kemudian yang kedua bagi yang masih bujang bagi yang masih bujang bahasa gaulnya apa? nah jumlah bagi yang masih bujang, diperintahkan untuk menikah. Bagi yang masih bujang, diperintahkan untuk menikah. Lihat dalam ayat ini lanjutannya, lihat ini diperintahkan kepada para bujang. Bujang itu rata-rata tidak -rata punya kerjaan atau kerjaannya itu belum tetap. Allah katakan setelah itu iya kunufukoroh yugni fadli wallahu wasiun alim. Jika kalian itu miskin fukoroh. Jika kalian itu misk miskin. Ya memang rata-rata yang belum yang ingin meningkat itu dia ya belum punya pekerjaan yang mapan. Rata-rata. Ya. Mau tunggu mapan itu lama. Mau tunggu mapan punya motor-motor apa standarnya sini yang cewek-cewek sini standarnya apa motor apa? wah safario payu ha makin motornya makin mantep ya berarti makin sering dikejar-kejar juga ada di sini eh, ada polisi darionosari itu masih muda umur berapa tahun saya lupa mungkin 20-an 20 tahun ya. ibunya itu pengin dia dapat dokter ya awalnya dikasih motor ev coba dikasih motor FV ya dia masih pakai seperti biasa masuk kantor pakai motor FV nggak masalah gitu namun karena ibunya lihat dia belum laku-laku juga, wah nuhuh nggak ada yang tertarik dengan anaknya motor FV kayak gini diberikan motor yang empat tak Ninja ya pernah parkir di depan situ loh di, di rumahnya Muriyani yang warna merah itu ya Dan polisi-polisi polisi yang baru masuk itu, rata-rata gak ada yang punya motor kayak gitu. Maka dia sendiri malu. Masa saya motor paling canggih gitu daripada teman-teman. Akhirnya dia parkirnya itu di Amigo. Tahu Polres nih? Dengan Amigo dekat kan? Dia gak pernah bawa masuk motornya itu di Polres loh. Isin kalau kancane Motor terlalu canggih ini. Maka dia parkirnya di mana? Di Amigo. Dia bilang sama tukang parkir disini tolong ini. Nanti saya bayar parkirnya. Ya. Dia jalan kaki ke kantornya itu loh, masya Allah. Malu punya motor bagus. Coba anak-anak sini gimana coba kalau kayak gini? Wah yeah, gayanya tuh bukan main, masya Allah. Mungkin tiap minggu tuh ganti-ganti pacar itu. Yo satu ini wah ini wes ora seneng, nanti besok ganti lagi wah oh, ini lagi ora seneng lagi, mau ganti lagi ya kan? Iya. Yeah. Ini kayak gini malu coba punya motor canggih kayak gitu malu sekali dia, dia malu punya motor yang bagus. Ya, dan biasanya di Masjid Al ikhlas Sono itu dia yang jadi tukang azan, yang polisi yang paling tertib sholat tuh dia aja, nggak ada yang lain. ya, apa? nah, belum juga belum laku juga mungkin, mungkin kalau gak aku laku lagi dinaikkan lagi mungkin pakai mobil BMW ya, biasa gitu. gitu, harus dokter. Jadi yang belum bukan dokter yang bisa dapat dia itu harus dokter dulu. Tadi, <tai> tadi, keberapa tadi? Kedua. Apa yang kedua baca? Bagi yang masih bujang diperintahkan untuk meninggal. Tadi, iya kunufukora yugni hamuloh min fadli dan jika kalian itu miskin maka Allah yang beri kecukupan. Ingat yang nanggung rizki itu bukan orang tuanya, yang nanggung rizki itu adalah Allah. Kalau dia itu miskin, kalau dia itu ingin menyelamatkan dirinya dengan menikah, maka Allah yang berikan rizki. Ya Allah yang memberikan rizki. Jadi setelah dia menikah nanti Allah akan membuat dia jadi kaya. Dibukakan pintu rizki terus, dibukakan pintu rizki terus, dibukakan pintu rizki yang begitu banyak. Dan memang banyak orang yang bukti buktikan setelah menikah malah jadi ya keadaan dirinya malah jadi berkecukupan. Sedangkan yang rata-rata bujang, kalau dia itu belum belum menikah, ya uangnya itu habis malam minggu ketika sudah didapat gajian pekanan, ya malam itu juga habis. Nanti pas pas berikutnya lagi kerja lagi malam minggu lagi habis, boros sekali. Namun kalau dia itu menikah, ya Allah akan beri kecukupan pada dirinya, sehingga mungkin yang tadi pas uh, dia mungkin lihat pas pasahan cuma untuk dirinya sendiri, Allah akan cukupi dirinya bisa hidupi istrinya, bisa hidupi anak-anaknya yang banyak juga. Ya, nah, itu buktinya bahwasanya orang yang dalam keadaan miskin pun kalau dia itu berusaha untuk menikah menjaga kehormatan dirinya Allah akan menyelamatkan dirinya. Maka Allah tutup ayat tadi dengan mengatakan wallahu wasiun alim. Karunia Allah itu luas dan Allah itu maha mengetahui keadaan kalian. Ya, keadaan Allah, ke Allah itu maha mengetahui keadaan kalian. Artinya orang-orang yang fakir, yang miskin kalau dia menikah, Allah yang beri rezeki luas, rezeki Allah itu luas sekali. Maka kaitannya tadi dengan menikah, berarti Allah nanti akan melapangkan rezeki. Jadi enggak perlu khawatir. Maka tulis faedah yang ketiga. Ya, faedah yang maaf, motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga dengan menikah Allah akan membukakan pintu rezeki dengan menikah maka Allah akan membukakan pintu ris riski mungkin gaji suami dulu itu 500 ribu tarulah satu bulan gitu. punya istri tetap dapat gaji 500 ribu namun masih bisa hidupi setelah punya anak lagi 500 ribu masih bisa cukupi istri masih bisa cukupi anak itu tanda bahwasanya, riskinya itu berkah. ya Cuma 500 ribu saja loh. Kalau dia hidup sendiri, tetap bisa hidupi dirinya. Punya istri, hidupi dua orang, tetap juga bisa hidupi istrinya. Punya anak, juga tetap bisa hidupi semuanya. Tanda riskinya itu ber berkah. Maka saya tuliskan dalam buku saya, Pembuka Pintu Risky. Di antara Pembuka Pintu Risky itu adalah menikah. Ada yang di buka, pembuka pintu rezeki. Belum bisa punya? Pembuka pintu rezeki. Iya. Belum punya. Waduh oh, sayang sekali itu best seller tuh lu, Bu. Baru. Iya, nanti dikasih insyaallah. Baik. Sekarang yang keempat, motivasi yang keempat. Surat Ar-Rum tadi ayat 21 Sebentar saya buka dulu surat Ar-Rumnya Tafsirnya biar jelas Arum, diantara manfaat menikah, diantara manfaat menikah. akan memberikan sakinah atau ketenangan. akan memberikan sakinah atau ketenangan. Kalau laki-laki itu matanya enggak jelalatan. Itu. Karena ada istri. itu sakinahnya itu kayak gitu, namun kalau belum menikah matanya jalanatan sana sini masih cari cari terus nanti nggak senang dengan yang ini wah wes putus ganti lagi wah nggak senang lagi wah putus ya, tadi seperti yang diceritakan tadi motornya motor apa tadi ninja terus diantara manfaat menikah adalah me apa tadi Memberikan ketenangan. Lalu. Menimbulkan kasih sayang. Masih nomor 4. Masih manfaatnya ini. Menimbulkan kasih sayang. Menimbulkan kasih sayang. Coba lihat. Ini belum belum sebelum titik ya, yang saya jelaskan sedikit. Coba lihat ini ya kalau ya ini saya nggak ceritakan yang pacarannya lama ini kalau yang cepat aja bukan pacaran sih, ketemu langsung ya bahasanya begini bahasa kasarnya itu, kamu senang dengan saya nggak? gitu. Kalau senang baik saya mau menikah denganmu, ya saya akan ngomong langsung kepada orang tuamu. Ada yang pernah kayak gitu, jadi langsung datang ke bapaknya tadi. Pak, saya senang dengan anak jenengan ya. Nanti saya janji janjikan setahun lagi saya akan menikahinya. Ngadi kayak gitu? Jadi enggak bila kita jalan boncengan bareng-bareng dululah. Ya, boncengan jalan-jalan dulu pergi ke apa? Sing tempat nongkrong yang di Sabtu itu yang dekat ini. Mbak Ijo. Ah, Mbak Ijo itu. Ah, kita ke Mbak Ijo dulu nongkrong dulu di situ jalan-jalan. Ya mungkin kadang-kadang ke Baron, kadang-kadang ke Parangtritis seperti itu. Ini enggak, jadi dia langsung ngomong, kamu seneng enggak dengan saya? Kalau enggak senang, sudah lah, saya cari yang lain lagi. Ya kalau mau ya teh nanti saya bilang ke bapakmu. Ya nanti kita akan menikah nanti. Setahun lagi saya janji saya akan menikahin. Ada seperti itu? Wah, ada. Wah juga berarti. Itu itu maksudnya. Maka kalau ini ini kenalannya enggak lama loh. Ini kenalannya enggak lama. Ih, bukan saya, bukan saya ini maksudnya. Ini ngomong, ini ngomong cerita ini, cerita. Ini ini bukan di dunia entah berantai ini ada gitu. Jadi awalnya tuh enggak kenal loh. Kalau pacarannya sudah 5 tahun kan sudah kenal kan? Ini asuh-asuh-nya sudah tahu seperti itu. Ya, ini enggak kenal sama sekali ya, maka ketika sudah menikah coba gimana dia bisa membuat hubungannya itu jadi rap Ya, beda dengan orang yang pacaran. Jadi, istilahnya setelah nika itu baru pacaran. Ya, baru saling kenal seperti itu. Mungkin ketika mau boncengan saja, kan enggak biasa enggak pernah boncengan. Boncengan sudah aduh, ini gimana itu rasanya itu wah. Boncengannya sudah malu sekali. Ya. Beda kalau sudah biasa 5 tahun pacaran itu wah sudah beri, ah, mah, oh, sudah biasa gitu ya. Ini belum pernah loh. Maka ketika pun saya yang bareng-bareng Aduh ini kok perempuan di belakang saya Dulu itu tidak pernah Paling cuma Simbo saja yang di belakang Ya kan rasanya beda sekali itu Maka gara-gara menikah tadi Karena menikah tadi Timbulah kasih Sayang Itu maksudnya Ya itu ma maksudnya tadi ya, Maka saya pernah buat tulisan itu Coba lebih enak mana coba Ya ketika pacarannya lama Nah dengan orang yang langsung menikah mana yang rasakan lebih enak coba? Kalau yang pacarannya lama kemudian menikah sudah nggak ada spesial spesial lagi. Namun kalau langsung menikah coba mau mau salapun saja. Aduh ini dengan perempu. Aduh ah aduh. Nah itu itulah rasanya kayak gitu coba. Bercengkang dengan laki-lakinya coba. Aduh ini kok dengan laki-laki depan saya. Padahal suaminya coba. Ya. Padahal suaminya itu sudah sah belum tahu kayak gini kan itulah ya makanya dulu tuh jangan pacaran gitu ya gak mungkin diulang lagi ya sudah dan akan mendatangkan rahmat manfaatnya lagi dan akan mendatangkan rahmat jadi ibu udah pengen mau menikah lagi nih ibu kayak ingin kembali lagi ke masa dulu lagi, putar memorinya lagi gitu, kembali ini nggak bisa ini sekarang lanjut, sudah manfaatnya aja manfaatnya apa saja berat dari menikah? Memberikan ketenangan, terus menimbulkan kasih saya, mendatangkan rah rahmat, titik selesai itu baru motivasi menikah dari ayat al Quran, wallahu aalam di Mudah-mudahan yang bujang-bujang yang menerima nasihat ini, bisa segera untuk naik ke pelaminan Allahumma amin. Masya Allah. Ada yang ingin bertanya, monggo. Bu? Ada? Hulu tiwontan, bu? Pakai macam apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang payudara untuk pelajar. Saking surat al-insyikah. Jadi ya. yang. Tapi kan sudah diuntuk periksa periksa ya kemudian ada yang jurusannya tidak untuk berarti yang pada ke-14 ini kaitannya dengan surat al zalzalah itu lah yang terang siap faman sakulat mawazinu fahuwafikma uh, apa surat al zalzalah yang terakhir apa ibu ini ini dari surat Al-Kharyah فَمَيْ يَأْمَا مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيَرَيْهِ خَيَرَيْهِ رَعْوَ مَيْ يَأْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرَيْهِ yang ayat terakhir siapa yang melakukan amalan kejelekan maka nanti dia akan melihatnya maksudnya kejelekan di sini apa? kejelekan yang dibawa mati tidak bertobat kalau sudah bertobat kata Nabi SAW مَنْتَابَ مِنَا زَمِّكَ مَنْلَ زَمْبَ لَهُ siapa yang bertobat dari dosa? maka seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali atau tadi masuk tetap dalam catatan amal masih ada masih ada dosa tadi namun Allah tutupi masih ada tadi catatan dosanya namun Allah tutupi dosanya tadi dunia itu Allah tutupi di akhirat itu Allah tutupi maka bedakan ada orang yang tidak mau bertobat ada orang yang mau bertobat kalau bertobat, Allah maafkan Allah, kenampuni dosa-dosanya tadi walaupun sangat-sangat besar namun kalau yang dimaksudkan ketika kita bahas surat al zal wa maya'mal miskola zar-ratin syarro-yaro ayat terakhir itu yang dimaksud kejelekan apapun walaupun kecil kalau diperbuat tetap ada balasan atau hukumannya maka hati-hati kalau berbuat dosa apalagi kalau dosa ini kita gak tahu berlalu begitu saja kita tidak tobati maka hati-hati tetap juga nanti akan dibalas namun kalau dia sudah bertobat gimana berarti? dimahapun atau tidak? dimahapun atau tidak Ibu Lepi? Nah, iya dia akan melihatnya dosa-dosanya tadi kan dosa-dosanya akan ditampakkan pada dirinya dia lihat enggak? yang tadi ceritakan yang pada ayat dia terima kitab dengan tangan kanannya tadi dosa-dosanya ditampakkan enggak? Tadi ditampakkan atau tidak? Iya ditampakkan kan Setelah itu Allah tutupi Di akhirat Allah tampilkan Ini lo dosa dosamu semua ya, ini Ini lo dosa dosamu Ini buahnya kayak gini Sampai kan dia merasa waduh ini berarti saya sudah kena siksa lah. Saya ini sudah masuk neraka Namun ternyata dia Allah katakan Aku tutupi dosa dosanya di dunia Dan Allah katakan Aku tutupi dosa dosanya juga di akhirat Iya diberitahu dulu, ini loh istilah dosamu. Namun karena dia itu bertobat, Allah tutupi dosa-dosanya tadi. Ong? Cai. Okay. tentang kedua tentang pembukaan teruskin segalihus. Kan belum tahu bukunya. Nanti saya kasih bukunya aja bu. di perpus Apa di studio ada. ada? Ada. Ibu belum dapat ya? Belum makanya rezekinya kurang lancar itu pelajari di sini nanti saya ada. oh harus dibahas oh ya harusnya ada kajian sendiri ya sudah ada kajian-kajiannya ada videonya juga namun di sini saya belum bahas secara rinci ya insyaallah ada ya. lagi belum sih pun ada lagi ibu, -ibu? Hah, yang belakang. Sampun. Sengkitul. Aduh lagi apa? Mengenang masa dulu paling. Sini sini terus. Senglor. On. Ya. Yeah. Itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa, kafaratul majlis monggo. Subhanakallahumma bihamdika. Syahidu an la ilah ilah unta. Astaghfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.